ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ikhwati wa akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia rasanya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruang lingkup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kebahagiaan yang tiada taranya di mana kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mau, mampu, dan memiliki kekuatan, kemauan, serta e, kesiapan untuk senantiasa bertafakuh mempelajari agama Islam ini. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah Sebetulnya satu hal yang sulit untuk menggabungkan Antara materi pengajian ibu-ibu ya, Dengan pertemuan uh, wisma muslim di kalangan mahasiswa ini Akan tapi walhamdulillah panitia sudah berusaha membuat sebuah materi yang mudah-mudahan materi ini adalah sebuah materi yang mencakup siapa saja yang dirinya atau merasa dirinya adalah seorang yang muslim yaitu sebuah materi dengan judul motivasi dalam berdakwah motivasi dalam berdakwah kita ketahui bahwasanya dakwah itu artinya adalah mengajak ada itu adalah mengajak yani dakwah kepada apa? Tergantung kepada objeknya. Kalau kita katakan ad-da'wah ilal khair, maka mengajak kepada kebaikan. Kalau ad-da'wah ilal syar, berarti mengajak kepada keburukan. Kita tidak akan membahas tentang ad-da'wah ilal syar, wa innama ad-da'wah ilal khair. Yang kita sampaikan nanti adalah dakwah menuju kepada kebaikan. Kau muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah permisalan bagi seorang muslim bagi seorang mukmin Beliau bersabda dalam satu hadis yang marfu' yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu ya, Abdullah ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhumah Bawasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mataul Mu'min, mataul Mu'min kama nakhlah." Permisalan seorang Mu'min adalah seperti halnya seekor lebah. "La ta'kul illa taiban, walla ta'dau illa taiban." Lebah itu tidak makan kecuali yang baik-baik dan tidak meletakkan kecuali yang baik-baik. Kita lihat, ini adalah hadit yang sangat indah dalam permisalan seorang mukmin. Keberadaan seorang mukmin dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dimisalkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti lebah. Anda, ya. Datang ke Jogja ini, ibu-ibu, ya, datang ke masjid ini, atau berada di tengah-tengah keluarga, itu adalah sebagaimana permisalan lebah. La ta'kulu illa tayiban. Dia tidak mengambil, tidak makan kecuali dari perkara yang baik-baik. Apa yang dia konsumsi? Minal i'tiqadat wa minal ikhbar wal akhbar. Wal ilm, tidaklah dia mengambil Keyakinan-keyakinan Tidaklah dia mengambil ilmu kabar Kecuali yang baik-baik Dipilih Karena kalau kita lihat lebah Anda perhatikan lebah Tidak ada Pernah anda dapatkan Lebah mencolok Di tempat yang tidak Mengandung sesuatu yang manis Atau dia berwajah Manis Ya kan Lebah mencelok di bunga Padahal belum tentu bunganya adalah bunga yang, bunga yang manis Tapi dia berwajah manis dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dia Sesuatu yang dibutuhkan oleh dia untuk membuat madu Setelah dia makan yang baik, kemudian dia keluarkan dalam bentuk madu Dan madu ini adalah luar biasa manfaatnya bagi manusia ya, Bagi lebah sendiri juga bermanfaat bagi manusia juga bermanfaat. Inilah permisalan seorang mukmin. Maka keberadaan anda di sini, Ayub Al-Ekhwa, kaum muslimin dan muslimat, dan dimanapun anda berada. Ketika anda di masjid, maka jadilah seekor lebah. Ambil yang baik. Ambil dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ketika anda bertebaran dari masjid, sebarkan manfaat kepada manusia yang mahasiswa kembali kepada kos-kosannya masing-masing. Ya. Entah yang mahasiswi juga demikian dan kembali kepada lingkungannya masing-masing. Yang ibu-ibu ya, kembali kepada keluarganya masing-masing. Di saat itulah anda la tadau illa tayyiban. Tidak meletakkan kecuali sesuatu yang baik. Anda bergaul dengan teman Anda anda bergaul dengan masyarakat Anda, Anda bergaul dengan suami Anda, Anda bergaul dengan istri Anda, la tadau illa tayyiban. Tidaklah keluar dari diri Anda kecuali yang baik. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, nasihat yang baik, sikap yang baik, memberikan makanan yang baik, memberikan suguhan yang baik kepada suami. Ini adalah satu hal yang luar biasa permisalan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari permisalan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghasung kita, memotivasi kita untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w Khairukum anfa'ukum linnas Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain Anda bisa memberikan manfaat kepada teman anda Kepada teman duduk anda anda bisa memberikan manfaat kepada adik Anda ketika di rumah. Anda bisa memberikan manfaat kepada teman kos Anda di kos-kosan. Anda bahkan bisa memberikan manfaat kepada dosen Anda. Anda bisa memberikan manfaat kepada istri Anda dengan nasihat yang baik. Seorang ibu, dia bisa memberikan manfaat yang baik kepada anak dia kepada suami dia ini adalah khairun khairukum anfa'ukum linnas bahkan kata Rasulullah SAW beliau bersabda manista to'aan yanfa'a khahu fal yanfa' barang siapa yang bisa memberikan manfaat buat saudaranya maka hendaklah dia bermanfaat maka hendaklah dia memberikan manfaat entah itu manfaat duniawiah atau manfaat ukhrawiyah entah itu manfaat maliyah, hisyah atau maknawiyah, iaitu yani berupa manfaat berupa materi ataupun berupa maknawi. Maka dimanapun anda berada, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang bermanfaat. Keberadaan anda bukanlah individualis. Anda memikirkan diri anda. Ya, la yadurrukum man dalla idzah tadaitum. Sebagian orang mungkin mengatakan seperti itu. Yang penting saya sudah mendapatkan hidayah, tidak peduli orang lain bagaimana keadaannya. La yadurrukum man dalla idzah tadaitum. Ya, ini sebagian orang memahami salah ayat ini. Pemahaman yang benar adalah apabila Anda sudah mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan kebaikan, sebarkan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Tidak peduli apakah dia nanti akan menerima ataukah tidak. Yang penting Anda tetap berdakwah dengan cara yang benar. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, kalian sedikit pun. Idh tadaitum, apabila kalian sudah mendapatkan hidayah dan berdakwah dengan cara sesuai hidayah Ya, Jadi anda bergaul dengan teman anda Anda bergaul dengan masyarakat anda Anda bergaul dengan lingkungan anda Anda bergaul dengan suami anda Dengan istri anda Tidak bisa masing-masing hanya mengatakan Yang penting saya sudah mendapatkan hidayah Yang lainnya tidak Berikan manfaat kepada yang lainnya Apa manfaat yang terbaik yang kita berikan Dalam satu kisah Allah subhanahu wa ta'ala atau dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah kisah seorang bayi kecil yang bisa berbicara siapa dia? Nabi Nabi Isa alaihi salam disebutkan dalam surat Maryam Ya, disebutkan dalam surat Maryam tentang bagaimana kedatangan Maryam Ketika membawa bayinya Nabi Isa alaihi salam pulang ke kaumnya. Setelah Maryam menyepikan, melarikan diri dan menyepikan diri. Maka dia datang setelah melahirkan di bawah sebuah, korp, di, di bawah sebuah pohon kurma. Ya. Ini perjalanan hidup seorang wanita yang perlu dipelajari dan perlu diambil ibrohnya. Pelajarannya oleh kaum muslimat dan juga kaum Ria, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faatatsbihi kaumah tahmiluh. Maka Maryam pun datang pulang ke kaumnya dengan membawa Nabi Isa alaihis salam yang saat itu masih menyusu, masih kecil. Kalu ya Maryamul akadjiita sya'ian faria, wahai Maryam, sesungguhnya engkau telah membawa sebuah perkara yang sangat besar. Engkau ini membawa bayi tanpa bapak. Ya ukhtaharuna makana abukim ra'asawin. Wa makanats ummuki bagiyah. Wahai ukhtuharun. Wahai saudaranya Harun. Harun itu adalah orang yang soleh, yang giat beribadah. Maka Maryam di sini diserupakan dengan Harun. Karena Maryam juga seorang wanita yang sangat rajin dalam beribadah. Ya maka makana abu kimro'asau'in Bapakmu itu bukan orang yang buruk. Wa makana ummuki bagi wa makana ummuki bagi ya Dan ibumu itu bukan juga seorang pelacur. Tapi kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Fa'asyarat ilaih Maka Maryam pun menunjuk ke arah siapa? Ke arah Nabi Isa. Para ahli tafsir atau sebagian ahli tafsir diantaranya adalah Ibnu Kathir mengatakan bahwasanya saat itu Nabi Isa alaihi salam sedang menyusu ya sedang menghisap air susu ibunya. Faasharrot ilaih maka Maryam pun menunjuk kepada bayinya yaitu Nabi Isa. Orang-orang pun heran-heran. Kalu kaifanukalimumankana filmah di Sobia? Bagaimana mungkin kita akan mengajak bicara? Anak bayi kecil yang masih ada dalam gendongan. Maka tatkala itu terjadilah sebuah keajaiban. Mu'jizat. Nabi Isa AS melepaskan susuannya kepada ibunya. Dan dia pun disebutkan. ya, Dia bertelakan ke arah kiri tubuhnya. Jadi semacam apa? Bersandar dengan tangannya. Ya. Kemudian dia mengatakan, Ini Abdullah. Aku ini adalah hambanya Allah. Atani al-kitab wa ja nabiya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberiku al-kitab. Wa ja'alani nabiya. Dan aku menjadi seorang nabi. Dan menjadikan aku seorang nabi. Lihat, pertama kali yang didakwahkan Nabi Isa, apa? Kalau ini Abdullah bayi berdakwah tauhid, tu dari sisi mana dia berdakwah tauhid? Dia mengatakan apa? Ini Abdullah saya hanya sekedar hambanya Allah. Jangan nanti kalian di belakang hari mengatakan anak saya itu adalah anaknya Allah. Ya, ini Abdullah bayi berdakwah tauhid. Ya, ketika sang bayi berdakwah tauhid lihat subhanallah luar biasa ataniyal kitaba wa ja'alani dan kalian jangan menuduh macam-macam ibu saya saya ini adalah seorang bayi yang nantinya diberi wahyu oleh Allah alkitab yaitu al-injil wa ja'alani nabiyya dan aku diangkat menjadi seorang nabi saya bukan anak sembarangan jangan kalian tuduh ya Wajahalani mubarakan ainama kuntu dan Allah menjadikanku menjadi seorang yang mubarak dimanapun aku berada. Kata ahli tafsir ya, di antaranya adalah Al Imam Mujahid ibn Jabr. Beliau mengatakan Mujahid adalah ibnu e, murid dari ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu yang dimaksud wajahalani mubarakan ainama kuntu dan menjadikan aku mubarak dimanapun aku berada adalah wajah Allah amiron bil makrufi wanahian anil mungkari ainamakuntu. Saya dijadikan oleh Allah orang yang senantiasa memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf Melarang kepada dari perkara yang mungkar Dimanapun saya berada Duh, Siapa yang ingin jadi seperti Nabi Isa Mubarokan Aina Makuntu Boleh enggak kita berdoa Allahumma ja'alni mubarokan Aina kuntu. Allahumma barikni Aina kuntu. Boleh enggak? Boleh Supaya kita bisa memberikan manfaat Masya Allah duduk di masjid bisa memberikan manfaat, duduk di bangku kuliah bisa memberikan manfaat, anda kembali ke kos-kosan bisa memberikan manfaat, ibu-ibu pulang ke rumah bisa memberikan manfaat, amiron nahian, memerintahkan kepada yang ma'ruf melarang kepada yang mungkar, ini loh sifat Nabi Isa alaihi assalam. Anda pulang liburan ke rumah anda, anda memberikan manfaat, amiron Nahyan amiran bil ma'ruf nahyan anil mungkar aina makuntum. Di Anda berada, maka tebarkan pesona TP. Nya, yeah, TPTB. Tebar pesona. Apa itu maksudnya tebar pesona? Tebarkan pesona Islam. Anda memiliki teman duduk, Anda memiliki teman kuliah, Anda memiliki teman arisan Ibu-ibu. Anda memiliki kalau yang suka FB, tapi jangan kebablasan. ya. Karena sekarang ini FB menjadi diantara e, sarana yang memudahkan seseorang untuk bermaksiat, ya, forum bermaksiat, ya. Terkadang menjadi seperti itu, ya. Mulai dari kenalan, ya, bincang-bincang, tulisan, kemudian setelah itu tukar nomor HP. Setelah itu hubungan HP, kemudian setelah itu tukar foto, kemudian temu muka, kemudian tatap muka. Beda kan Anda tetap, temu muka dengan tatap muka. ya kan Kalau sudah tatap muka itu yang bahaya. Ya? Terjadilah apa yang terjadi. Ya? Maka hati-hati. Forum apapun yang Anda datangi, entah itu arisan, pertemuan ibu-ibu, atau itu di masjid, atau itu di mahasiswa, Pertemuan di kuliahnya, Kalau teman kerjanya, Di tempat kerjanya, Di tempat kantornya, Maka tebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, Jadilah anda seekor lebah, Yang menebarkan madu, Dimanapun anda berada, Ya, Jadi subhanallah, ya, Dimanapun kita berada, Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat memberikan, Barokah kepada lingkungan di sekitar kita Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam sebuah ayatnya Tentang pentingnya al amr bil-ma'ruf Wa nahi anil munkar. Dan beliau Allah subhanahu wa ta'ala Memuji satu umat Yang saat itu ciri mereka adalah Amar ma'ruf nahi munkar. Untum khaira umatin Ukhrijat linnas Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia Siapa mereka? Sahabat Para sahabat Dan mereka Bukan atau dan ayat ini Bukan hanya terbatas pada sahabat Tapi kepada siapa saja Yang meniru langkah sahabat Apa langkah sahabat? Kuntum khaira ummatin Ukhrijat nasi Ta'muruna bil ma'ruf Wa tannahuna anil munkar Wa tu'minuna billah Karena kalian itu Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa maka kata Umar radhiyallahu taala anhu man sarrahu an yakuna min hadhil ummah falyuaddi syartaha fiha falyuaddi syartallaha syartallahi fiha barang siapa yang ingin menjadi anggota umat ini maka tunaikan syarat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu kuntum khaira ummatin kalian adalah sebaik-baik umat yang akan bisa memerintahkan manusia atau yang dikeluarkan untuk manusia memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan melarang manusia dari yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ingin menjadi sebaik-baik umat, lakukanlah amar ma'ruf. Anda ajak, Anda ajak saudara Anda. Anda sekarang walhamdulillah bisa duduk tenang mendengarkan pengajian, mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Tapi coba di luar sana, betapa banyak rekan-rekan Anda mahasiswa dan mahasiswi dan ibu-ibu yang belum menyempatkan diri untuk datang mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan asar-asar para ulama dibacakan untuk mendapatkan ketenangan, menghilangkan kebodohan dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan mendakwakannya. Betapa banyak yang belum merasakan seperti itu. Dan anda seperti sabda Rasulullah SAW Khairukum anfa'ukum linnas Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia Manfaat yang paling besar bagi manusia adalah menyelamatkan mereka dari kemungkaran Menyelamatkan mereka dari tauhid yang salah Menyelamatkan mereka dari ibadah yang salah Menyelamatkan mereka dari muamalah yang salah Menyelamatkan mereka dari syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir. Selamatkan mereka. Kalau Anda mengaku Anda punya teman baik? Anda punya teman baik? Punya. Sekarang duduk di sini atau enggak? Duduk di sini. Anda punya teman baik? Sekarang duduk di sini atau enggak? Duduk di sini. Anda punya teman baik? Sekarang duduk di sini? Hmm. Anda punya teman baik? Sekarang duduk di sini? Ada enggak teman baik Anda yang tidak duduk di sini? Ada. anda mencintai mereka kenapa karena mereka muslim iya kan buktikan kecintaan anda kepada mereka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa kira-kira hadis yang akan saya sampaikan siapa yang tahu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi tidak sempurna ya, kan r-nya ya, harus dimantapkan ini ya. ya, kan? tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk memberikan sesuatu kepada sahabatnya dengan sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau anda menyukai sesuatu untuk diri anda, maka usahakan perkara tersebut sampai kepada saudara anda. Itu yang namanya kesempurnaan keimanan. Anda suka dengar ayat-ayat Allah dibacakan? Anda suka dengar hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan? Anda suka bisa menunaikan sholat di masjid lima waktu berjamaah? Anda suka wahai ibu-ibu berkerudung, menutup auratnya. Tidak ada manusia yang melihatnya, melihat aurat kecuali orang-orang yang berhak untuk melihatnya. Kalau memang anda suka, sampaikan kecintaan dan kesukaan ini pada saudara anda. Ustaz, saya kan tidak bisa bicara panjang lebar tentang dalil. Ustaz. Saya tidak menuntut anda berkata, Allah الرسول, kalau memang kita belum hafal Tapi yang ingin saya sampaikan adalah Coba Tarik dan ajak kesadaran mereka Pentingnya belajar agama Kita cerita-cerita Ambeng rosok Curhat-curhatan Enak ya ngaji ya Masya Allah. Saya alhamdulillah setelah ngaji Saya senang baca Quran Kamu sudah bisa baca Quran belum? Oh sudah, saya sudah mondok lama. Mondok di mana maksudnya? Mondok di rumah sakit. Oh, berarti belum bisa baca Quran ya kan? Ya, mondoknya cuma di rumah sakit. <laughs> saya pernah tanya pada seorang, "Antum lulusan pondok mana?" Saya lama mondok, Ustaz. Cuma mondok di rumah sakit, dulu kecelakaan katanya. Allahu musta'an. Pernah mondok tapi mondok di rumah sakit. Tanya kepada dia, "Sudah pernah membaca atau bisa membaca Al-Qur'an atau belum?" Belum. Mau enggak saya ajari? Malulah, enggak ada yang tahu. Hanya kita berdua Di pojokan kalau perlu ya, Tentunya ikhwan sama ikhwan Atau akhwat sama akhwat ya. Begitu Ajarkan Baiklah Walaupun Anda berdua Sampaikan perkara Nanti dia akan semakin lama semakin tertarik Setelah dia mau membaca Al-Quran Dia akan tertarik Walaupun mungkin pendekatannya adalah Bukan langsung dengan pendekatan dalil ajak dia ke kuliner, kan <ganti> misalnya <menurutup> begitu, ya kan? ya ajak dia ke rumah makan yang terkenal, yang banyak penggemarnya di Jogja. mana? Warung kucing, nah gitu ya kan? Warung kucing lah. Kalau okay, okay, kemasa makan rumah makan sederhana repot, ya kan? nggak bayar SPP satu bulan nanti, begitu. <ganti menurut> nah, Wajar berikanlah dia kepada dia, berikan simpati kepada dia, ya? tarik simpatinya sehingga dia tertarik kepada kita persahabatan anda sehingga tidak hanya terbatas pada persahabatan ketika di kuliah saja tapi persahabatan yang langgeng sampai akhirat ya yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala ya bahwasanya orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti akan diletakkan di mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya Subhanallah Jadi begitu Kalau memang anda cinta kepada teman anda Senang kepada teman anda Buktikan Ajak Jomim Singh penting aku selamat Yang penting saya selamat Yang penting saya ngaji Katanya teman sayang pada temannya Cinta pada temannya Tidak pernah memberikan kebaikan pada dia Amar ma'ruf nahi mungkar Kalau memang dia salah dibimbing Kalau memang dia benar didukung Ya, Maka subhanallah dimanapun anda berada Dengan berprinsip semacam ini Kalau anda mencintai saudara anda Berilah kebaikan kepada dia Ajaklah dia untuk memahami agama ini dengan dengan baik Naam Saudara-saudaraku sekalian Rahimani wa rahimakumullah Kalau begitu kita capek ustad Walaupun capek tapi pahalanya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man daa ila hudan atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyaka la an bika rajulan wahidan. Ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali ketika akan menyerang benteng khaybar ya. Ketika itu sahabat Ali atau para sahabat berkumpul di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wallahi la'a lauti an narayata ghadan rajulan yuhibbuhullah wa yuhibbu wa yuhibbullah." Sungguh demi Allah, saya akan berikan bendera peperangan ini untuk dipegang oleh seseorang yang dia dicintai Allah dan dia mencintai Allah. Maka orang-orang pada malam hari itu tidak bisa tidur. Para sahabat tidak bisa tidur. Sampai-sampai sahabat mengatakan, Wallahi, anak la ataman alwilaya ita illa tilkal marah. Saya tidak menginginkan kepemimpinan kecuali saat itu malam mereka tidak bisa tidur. Mudah-mudahan saya yang dapat. Mudah-mudahan saya yang dapat. Sehingga ketika besok paginya mereka berkumpul, ya para sahabat berusaha menampakkan dirinya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi siapa? Umar. Wah wow, begini Wong dia tanpa gini-gini aja badannya paling tinggi. Karena kalau dia berjalan diantara orang-orang itu, badannya paling tinggi diantara orang yang lain dan lebih besar diantara orang yang lain bajunya itu dua kali baju orang biasa, bayangkan coba yo gitu gulat kontra menangan, gitu <guluh> Umar itu pakai kainnya anaknya, makanya pernah suatu saat diprotes, protes Ya Umar, engkau berteriak adil-adeil, bohong kamu itu baju kamu dua, dari mana baju kamu itu maka dia memanggil, wahai Ibnu Umar, ta'al, berdiri, terangkan katanya Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya saya telah memberikan kain saya kepada Umar semuanya dapat jatah satu-satu kok kamu dapat dua kamu amirul mau korupsi ini, ya kan? tapi apa kata Umar bangkit Wahab Abdullah ibn Umar terangkan dari mana kain saya ternyata kainnya Abdullah ibn Umar dijahit jadi dua eh dijahit jadi satu ini menunjukkan pada bahwasanya apa badannya Umar itu ukurannya bukan XL saja kode badannya. Maka ketika duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh tanpa gini-gini saja sudah kelihatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian tengok kanan, tengok kiri, ya kan. Aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Langsung semuanya pada se. Hal dicari Ali kata para sahabat innahu istaka min ainihi sesungguhnya dia mengeluh sakit mata itih bihi itu ni coba bawa kemari ali bin abi thalib ni yang namanya rezeki tidak akan lari kalau memang jatahnya Anda dapat rezeki maka insyaallah taala akan mendatangi Anda rezeki itu ya tapi tetap dengan beru berusaha. Nah, ini salah satu contoh saja. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dan saat itu dia mengeluhkan matanya, ya. Kemudian diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Diludahi. Cuh, gitu. Sembuh walhamdulillah. Ada satu kisah tentang ini, ya, kan? Ada seorang dengan temannya, ya. Kemudian temannya itu mengeluh sakit mata. Nah, ya. Kemudian sama temannya itu langsung diludahi. "Cuh! Uh, kok kamu meludahi saya?" katanya. "Loh, saya teringat mempraktikkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang meludahi Ali, barangkali bisa sembuh." "Kamu kan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata orang itu? "Ya kamu bukan Ali makanya kok enggak sembuh juga. <laughs> makanya kamu juga tidak tidak sembuh," katanya begitu. "Saya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anda juga bukan?" Bukan Ali, sudah nggak usah saling menyalahkan. Gitu. Akhirnya Ali, diwasiati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau sampai ke perkampungan mereka, maka ajaklah mereka untuk masuk agama Islam. Kalau memang mereka menolak, maka mintalah jizyah dari mereka. Kalau mereka masih juga menolak, maka perangilah mereka. Wallahi demi Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minhum rinna'am demi Allah seandainya Allah menjadikan engkau sebab seorang untuk mendapatkan hidayah mendapatkan kebaikan sadar akan kesalahan dia dan mau mengikuti kebaikan itu lebih baik dibandingkan seekor unta merah. Saya coba nanti dicek yang punya internet, ya. yang punya internet tulis di situ harga unta merah. PR, PR ya, harga unta merah. Saya pernah nyoba-nyoba, ya pernah nyoba-nyoba, nyoba, -nyoba onta merah itu harganya seberapa sih? Tapi belum tak teliti betul, dan saya belum tanya bakul ontah juga, ya saya tulis begitu. Saya tanya kepada seorang, bukan seorang, pada Syekh Gogila, kan, Gogel, kan, Mbah Gogel itu. Saya tulis harga ontah merah, ceret di antara harga yang disebutkan dan dipasang di situ. Seekor onta merah itu 200 dinar 200 dinar Satu dinarnya 4,25 gram emas Berarti berapa? Berapa ibu-ibu? 4,25 x 400 Binten Hah? Banyak, ya banyak bu tapi banyak bukan mentok ya kan? saya tanya unta kok malah banyak. <laughs> nah, berapa? Ini ada HP, ada yang punya HP dan bisa ngitung dengan cepat? Kita hitung ya, sengiseng -seng kita hitung ya, sambil menunggu waktu. <laughs> ya, sebentar coba coba bismillah. Hei, oh, kok malah jam. Pengingat teks ekstra ya. Kalkulator, berapa? Ada yang sudah menghitung, coba ada yang punya HP Lebih cepat mungkin dari saya Hah? Nah, 400 x 4,25 17 apa? Kok 500 Oh 200 ya 200 Kali 4, Berapa? 4,25 850 lah sekarang harga emas pinten Bu 400 berapa? 500 lah ya sama temen Bu 500 ribu Nah Hasilnya itu Coba ditulis 425 0 nya 6 Itu berapa itu? 425 juta. Dapat sepeda apa itu? Alphard. Alphard 1 sama Alfamaret berkali-kali. Lihat tuh? Mobil Alphard 1 sama masuk Alfamaret belanja sepuasnya. 425 juta. Saya pernah juga lihat itu harganya bisa 1 M, ponta ponta merah itu. Sekarang coba Mas Mau gak dapat satu M? Mau. Kalau dapat buat apa coba? <laughs> nah, Anda mendakwai seseorang sampai dia sadar kesalahan dia dan mau mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka kebaikan yang Anda dapatkan adalah berkisar seharga lebih dari seekor ontah merah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan seekor unta merah, tapi lebih baik dari unta unta merah. Atau lebih baik dari unta merah. Luar biasa. Ustaz, kalau saya dibayar mau saya, ya, ada uangnya saya mau berdakwah. Ini bukan masalah percaya pada perkara yang nyata tapi kita harus percaya kepada yang taib Disimpan oleh Allah, bayangkan itu Itu baru uang muka mas, uang muka Loh kok ada uang muka segala ustad Loh terus apa? Keuntungan yang lainnya Man da'a ila hudan Kana lahu ajruhu wa ajru man amila bih ila yaumil qiyamati min ghairi an yankusa dalika min ujurihim syai'a au kama qala alaihi wasallam ini dia keuntungannya barang siapa yang mengajak saudara dia untuk melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang tadi apabila mengikuti ya apabila mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tadi Terus sampai hari kiamat Luar biasa Petunjuk itu banyak Sering saya sampaikan Satu huruf alif Yang anda ajarkan kepada anak anda Satu ayat dari Al-Quran Yang anda usahakan supaya anak anda hafal Satu kalimat yang anda ajarkan kepada anak anda yang masih kecil Subhanallah Apa itu? Kunci kalimat diantaranya Al-Fatihah. Pasti dia akan pakai dalam setiap sholat. Mau kamu ibu-ibu? Rebutan dengan bapak-bapak dan guru TPA. cepat cepetan ngajari anak anda Al-Fatihah. Dan ngajari teman anda Al-Fatihah. Ngajari mereka untuk sholat. Dan apa? Biasakanlah anda mengucapkan Allahu Akbar. Di depan anak-anak anda. Dari kecil. Kenapa? Loh kalau dia sholat nanti Allahu Akbar <laughs> Allahu Akbar Biasakan itu Begitu anak-anak lewat Allahu Akbar Apa om? Um? Allahu Akbar Nah ini lama-lama dia niru Allahu Akbar Kalau dia kenal kalimat itu pertama kali dari mulut anda Dan dia sholat setiap hari 5 waktu dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu namanya bonus setelah uang muka yang anda dapatkan, subhanallah kelihatannya sepele nggak? sepele ya, sepele ya? kelihatannya. Maka kalau anda melihat teman anda belum mau ikut pengajian, cobalah cerita dengan cerita cerita yang menarik tentang kisah-kisah Nabi Muhammad saw. Nih ada kisah bagus. Oh ya, di mana kamu dapatkan? Ini ada buku bagus. Jadi cuma dicuil ro kasihkan, ya kisah bagus. Ini muka Dima, muka Dima. Nanti setelah itu kamu tertarik banyak loh saya punya kumpulan kisah-kisah seperti itu. Oh ya saya minta lagi buku bagus. Seorang Muslimah mahasiswi, ya memberikan hadiah kepada temannya yang belum berjilbab misalnya, atau temannya yang ingin berjilbab tapi kesulitan dalam membeli jilbab. Sisihkan uangnya. Kalau perlu ada program jilbabisasi. Anggel ya, jilbabisasi. Bagaimana mengusahakan teman kita sasaran satu saja? Kalau Anda tertarik kepada akhlak seorang mahasiswi teman Anda, masyaallah, ini anak akhlaknya bagus, tidak macam-macam, ya, sebelum dilirik oleh ikhwan-ikhwan yang tidak bertanggung jawab, ya kan? Sebaiknya tak jilbabi dulu. Ya, kalau ikhwan bertanggung jawab, ya enggak masalah. Ya kan? Berani ngelamar, nemui orang tuanya, nah itu namanya bertanggung jawab. Nah Yang tidak bertanggung jawab itu cuma di forum FB, kemudian SMS-an, kemudian dan yang lain-lain. ya Tongkrong di tempat tertentu. Ini namanya tidak bertanggung jawab. Nah, maka begitu, coba sebarkan dakwah ini sekecil apapun bentuknya. Saya tidak bisa apa-apa Ustaz, saya tidak bisa sulit menghafal Al-Qur'an, saya sulit menghafal hadis. Saya katakan, alhamdulillah Al-Qur'an sudah dicetak, hadis juga sudah dicetak, makalah-makalah juga banyak, kaset-kaset juga banyak, MP3 juga ada, VCD juga ada, Anda sisihkan. Kira-kira berikan kepada orang yang Anda cintai, sembari ditulis dengan kartu, ya, dibungkus dengan kertas ungu ungu atau merah jambu, Mas. Ya, ungu atau biru dongker. Ya kan? Ditulis tanda cinta dariku. Ikhwan kepada ikhwan. Akhwat kepada akhwat. Ya, jangan ikhwan kepada akhwat. Boleh tidak memang ikhwan mencintai ikhwan? Wajib seorang mukmin wajib mencintai mukmin yang lainnya. Cinta karena Allah Subhanahu wa Akhwat wajib mencintai akhwat yang lainnya. Wanita muslimah wajib mencintai wanita muslimah yang lainnya. Mencintai karena Allah. Ustaz, boleh enggak ikhwan cinta kepada akhwat? Boleh. Boleh. Anda muslimah boleh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda muslimah boleh mencintai Abu Bakar. Anda muslimah boleh mencintai Umar. Anda muslimah boleh mencintai Utsman. Anda muslimah boleh mencintai mahasiswa muslim. Tapi tentunya ada batas-batasnya. Ya, Ini yang harus diperhatikan. Ungkapkan cinta anda kepada saudara anda. Teman anda sesama pria, sesama muslim. Ungkapkan dengan hadiah. Atau biasanya kalau psikologi. Pria itu beda dengan wanita. Dia tidak masuk dengan hadiah hadiah tapi biasanya masuk dengan kuliner kan gitu. <tuh> Masuknya itu dengan kuliner. Masuk ya sudah. Ajak ke warung makan terkenal itu tadi. Ya warung kucing, warung koboi. Ya. Masya Allah. Dan yang lain-lain, mie apa kacang hijau. Sementara psikologis wanita itu biasanya tertarik dengan hadiah hadiah Dekati dia dengan hadiah ucapan-ucapan uh, yang lemah lembut dan yang lainnya. Anda jangan diam saja di lingkungan Anda. Jadilah Anda seorang yang mubarak dan mubarokah. Bermanfaat amar makruf nahi mungkar. Nah, tidakkah tertarik Anda dengan hadiah humrun na'am, unta merah? Tidakkah tertarik Anda kepada bonus-bonus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? kalau orang itu mengamalkan apa yang anda ajarkan maka akan menjadi simpanan kebaikan ilah yaumil qiyamah anda sudah dikubur pahala tetap mengalir kepada anda subhanallah semangat Tehwan, semangat jadi jangan sampai nanti penghuni wisma muslim itu ya cuma itu-itu saja Ya, orang yang ingin mengaji cuma itu-itu saja ibu-ibu yang datang pengajian ya itu-itu saja programkan, minggu ini saya harus bisa mengajak satu orang nah gitu, bisa Ustadz siapa? ya yang biasanya ngaji sama saya, ganti yang lain usahakan ya, usahakan pekan ini, saya paling tidak bisa mengajak orang mendatangi masjid sholat bapak kosnya sejak bincang binjang pak kok, anu anu gimana sedang santai pak, iya pak ini nanti ada sholat maghrib berjamaah ya sudah tahu ya, biasanya. <goth> <goth> Apa tidak tertarik itu? Ya tertarik. Ya. Mudah-mudahan kita nanti satu survei ya, insya Allah, insya Allah ya. Lama-lama seperti itu berdakwah tenang sampaikan dengan lemah lembut. Mudah-mudahan tertarik. Sampai suatu saat dia menginjakkan kaki dia ke masjid, mulailah bonus anda mengalir. Subhanallah. Ya ini luar biasa yang semacam ini, Ikhwan. Ibu-ibu ya, dan rekan-rekan uh, mahasiswa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, tidakkah anda tertarik? Tidakkah anda ingin menjadi orang yang paling baik perkataannya? Apa firman Allah Subhanahu Wa SWT? Baman ahsanu paulan mimman da'a ilallahi. وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Ada tidak orang yang lebih baik perkataannya? Dibandingkan orang yang mengatakan atau yang mimman da'a. Dibandingkan orang yang mengajak untuk mengajak manusia untuk mengikuti jalan Allah. Wa'amila salihan dan beramal soleh Waqala innani minal muslimin Dan dia berkata Sesungguhnya saya ini adalah termasuk golongan orang-orang yang muslim Ini orang yang terbaik Ucapan yang anda katakan adalah ucapan yang terbaik Apabila anda terpenuhi dalam diri anda tiga ini Apa saja mas? Da'a ilallah Paman ahsanu kaulan tidak ada perkataan yang lebih baik dari orang yang terpenuhi di dalam dirinya tiga syarat ini kata para ulama syarat yang pertama adalah orang itu da'a Allah, menyeru berdakwah, mengajak orang menuju Allah sehingga Allah itu yuta' wala yu'sa ditaati dan tidak di Dan dia itu yuskar wala yukfar. Dan dia itu senantiasa disyukuri dan tidak dikufuri. Wayuzkar wala yunsa. Dan senantiasa diingat-ingat dan tidak dilupakan. Itu arti apa itu? An yutaa wala yusaa Wajud karawala yukfar, wajud karawala yunsa. Arti apa itu? Takwa, ya kan? Takwa Allah adalah anyuta anyuta Allah, walau yukso. Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Anda mengajak manusia untuk menjadi orang yang muthakin, orang yang bertakwa. Mengajak mereka untuk menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Apa itu berarti? amar ma'ruf nahi mungkar Itu Anda akan memiliki perkataan yang terbaik Ini syarat yang pertama Da'a illallah Mengajak ke jalan Allah Bukan hanya mengajak ke diri sendiri Anda berteman tujuannya supaya dapat keuntungan keuangan Anda berteman supaya dapat keuntungan pribadi tanpa memikirkan apakah dia mendapatkan keuntungan akhirat kebaikan akhirat ataukah tidak kita bergaul dengan manusia itu hubungannya adalah kalau bisa karena Allah cinta karena Allah benci juga karena Allah ini yang pertama doa ilallah yang kedua waamilah salihan dan beramal saleh Anda akan menjadi orang yang terbaik perkataannya Apabila Anda berdakwah dan beramal soleh. Apa artinya? Sebelum Anda menyerukan dakwah kepada orang lain, laksanakan apa yang akan Anda serukan. Itu yang terbaik. Walaupun bukan syarat. Ya. Wa <tuh> salihan, berdakwah dan kemudian mengamalkan atau berjalan beriringan. Adapun untuk berdakwah ada tiga syarat. Yang pertama tadi Ya, berdakwah itu adalah identik dengan amar makruf nahi mungkar. Syarat yang pertama, dia harus mengetahui, Ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, dia memiliki ilmu bahwasanya perkara-perkara itu betul-betul makruf atau perkara itu betul-betul mungkar. Jangan sampai yang makruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan makruf. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, ya. Dulu Ketika pertama kali adanya mobil, orang-orang menganggap mobil itu perkara yang mungkar. Oh ini mungkar ini. Sehingga sebagian orang saat itu berfatwa bahwasanya barang siapa yang mengerjakan haji dengan mobil, maka hajinya seperempat haji. Ya. Berarti dia harus haji berapa kali? Empat kali baru sempurna. Ya. Terus kemudian sampai di zamannya Syekh Utsaimin kecil, Syekh Utsaimin masih kecil, sampai-sampai teman-teman dia dan juga Syekh Utsaimin mengatakan, "Kalau begitu dikiaskan kepada hal itu, orang yang berhaji dengan pesawat terbang barangkali 1/8 kali atau 1/10 kali." Loh kok bisa begitu? Iya, kan kalau bisa haji itu jalan kaki atau naik unta, iya kan? Nah, ketika ada mobil semakin semakin cepat. Kalau semakin cepat seper 4. Kalau semakin cepat lagi seper 8 atau seper 10. Ini dikatakan mungkar. Mobil dulu itu dikatakan mungkar. Kenapa? Dia tidak tahu bahwasanya hal itu adalah mungkar ataukah tidak. Terkadang sesuatu yang ma'ruf dikatakan mungkar, termasuk ini. Ini dulu di zamannya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, di zamannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, syekhnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Dzaimin, ini dikatakan mungkar katanya. Gimana? Azan ah, kok pakai alat itu? Sampai seperti itu. Tapi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di seorang ulama, dia mengatakan alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah. Sehingga dengan alat ini suara itu bisa sampai ke tempat yang yang jauh. Bisa menembus telinga-telinganya orang yang ngantuk. Ini tambahan saya kalau ini. Ya, itu bukan perkataan Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. ya Begitu. Jadi terkadang seorang itu menganggap sesuatu mungkar tapi ternyata bukan mungkar. Dan terkadang seorang menganggap sesuatu yang ma'ruf itu bukan ma'ruf. Maka butuh yang namanya il, il. Anda belajar. Ini syarat pertama untuk berdakwah di jalan Allah. Syarat yang kedua adalah Anda benar-benar mengetahui terjadinya kemungkaran itu. Atau Anda benar-benar mengetahui ditinggalkannya perkara yang ma'ruf. Anda melihat seorang masuk ke masjid, tiba-tiba duduk. Jangan langsung mas, kamu jangan masuk masjid langsung duduk kamu, sholat kamu. Jangan begitu, dicek dulu dicek dulu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berkhutbah Jumat, kemudian masuk seorang jamaah, kemudian dia, dia langsung duduk. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Assalaita, sudah sholat belum? Belum. Irkaarokatain. Kalau begitu rukuk dua rokat. Ditanya dulu. Barangkali dia sudah sholat. Mungkin suatu saat anda melihat teman anda bonceng seorang ahwat. Ya, ya kan? Jangan langsung, "Ih, kamu kan belum nikah, kok bonceng seorang akhwat? Gimana itu?" Ternyata setelah dimarah-marahi, ya, adiknya. Ya, adiknya. Demikian juga Mas Doni misalnya. Dia sudah beristri. Iya kan? Suatu saat bonceng akhwat. Loh, biasanya berkacamata, kok ini enggak berkacamata? Atau biasanya enggak kacamata, kok ini kacamata Mas Doni? Itaqillah haram hukumnya ya kan? Ternyata apa? Istrinya baru saja daftar kacamata Ya ini beli kacamata Atau ada kemungkinan yang lain Apa kira-kira? <laughs> istri kedua mas Doni, <laughs> <laughs> ya, Istri kedua, maka harus jangan tergesa-gesa Harus betul-betul tahu Ini kemungkaran terjadi atau tidak? Kemungkaran ini terjadi ataukah? Tidak Dan kema'rufan itu ditinggalkan atau tidak Yang ketiga Jangan sampai Amar ma'ruf nahi mungkar anda Menyebabkan Maldorat yang lebih Besar Itu harus diingat-ingat Anda jangan sampai berdakwah Sehingga malah menimbulkan Maldorat yang lebih Besar Jangan sampai anda mengingkari Sebuah kemungkaran Timbul kemungkaran lain Yang lebih Besar Ya ini adalah syarat dakwah ilallah. Ada tiga. Adapun yang kedua, dai ilallah wa amilas salihan dan beramal saleh. Sebaiknya seorang dai itu adalah apa? Sebelum dia mendakwahkan, sebaiknya mengamalkan kerjakan perkara-perkara yang wajib atas diri anda. Kemudian lengkapi dengan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian tinggalkan perkara-perkara yang haram dan tinggalkan perkara-perkara yang makruh sehingga ketika Anda menyampaikan apa yang Anda keluarkan adalah sesuatu yang keluar dari hati. Wa ma kharaja minal qalbi wa qaafih. Segala sesuatu yang keluar dari hati pasti akan mengenai hati. Pasti. Ya. Sampai dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin ada seorang ulama, namanya Ibnul Jauzi. Dia adalah salah satu atau diantara pengikut madhab uh, Imam Ahmad taala Termasuk sahabat-sahabat Imam Ahmad. Beliau ini memiliki kajian Ibnul Jauzi. Yang datang itu ratusan ribu. Ratusan ribu. Dan kalau beliau memberikan nasihat itu sampai orang-orang itu tersepona. Tersepona ya. Ngomongnya saja kleru gimana akan mempesona, ya kan? Terpesona, subhanallah. Sampai air mata berkucuran. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Zaymin, sampai ada yang pingsan, bahkan terkadang mati. Matinya itu bukan diinjak-injak, ya kan? Karena datang Noah, ya? atau Yesah, bukan begitu. Ini mati karena merasa takut Tahu Noah, ya. Jangan pura-pura tidak tahu, yeah kan? Yes ah, yeah kan? Dan seterusnya. Ya ini kelompok-kelompok musik yang rebutan mati keinja-inja, ya mati kehabisan nafas, mati kehabisan oksigen. Bukan karena itu, mati kerap takut kepada Allah di majlis bayangkan, di majlis. Itu Ibnul Jahiz seperti itu. Ya sampai suatu saat datang kepada beliau seorang budak, ya syekh. Saya memiliki majikan Saya ini budak Majikan saya itu suka nyuruh saya Memerintahkan saya dengan perintah Yang saya tidak mampu untuk menjalani Dan saya berat untuk menjalani Tolong Dinasehati orang-orang itu Supaya Giat membebaskan budak Ya, Kata Ibnul Jauzi Insyaallah Akan saya sampaikan kepada jamaah Hasungan untuk membebaskan budak. Maka ditunggu hari e, khutbahnya Ibnul Jauzi. Budak itu nunggu-nunggu. Kok enggak kunjung-kunjung keluar? Itu kata-kata hasungan tersebut. Jumat demi Jumat ditunggu. Enggak juga muncul-muncul. Ini lupa atau bagaimana? Sampai berlalu beberapa Jumat. Sampai kemudian suatu saat Ibnul Jauzi menyampaikan khotbah wasiat, wajangan, menghasung manusia untuk membebaskan budak. Maka berbondong-bondong orang untuk membebaskan budak, salah satunya budak tadi. Akhirnya budak tadi mendatangi Ibnul Jauzi. Syekh. Anda gimana? Bukankah saya dulu sudah pesen dari sekian minggu yang lalu untuk menyampaikan hal ini? Kenapa baru sekarang Anda sampaikan di depan umat Anda? Maka kata Ibnul Jauzi, dulu saya itu belum memiliki budak. Bagaimana saya akan menyuruh orang untuk membebaskan budak kalau saya belum pernah membebaskan budak? nah baru kemarin saya beli seorang budak dan saya bebaskan maka saat itu saya berani untuk menyampaikan tentang pembebasan budak ini loh adabnya seperti itu walaupun bukan bukan syarat kenapa karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya ayuhal ladina amanu Ya ayyuhalladzina amanu limata limataquluna mala taf'alun kabura maktana indallahi antaquluna mala taf'alun yang ketiga supaya perkataan anda menjadi perkataan yang ahsan waman ahsanu e, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa innani minal muslimin Syarat yang ketiga supaya perkataan Anda menjadi perkataan yang terbaik adalah al-iktizaz bil Islam, merasa bangga dengan Islam. Nih loh we are the good muslim. Ini loh kita adalah seorang muslim yang baik. Saksikan saya seorang muslim. Tidak malu-malu seorang muslim bawa Quran saja dikempit-kempit, enggak kelihatan. Bawa apa itu, Mas? Buku, ha? Tunjukkan, Muslim mulia dengan Al-Quran Tidak peduli, buku agama dibawa ke mana-mana Bawa kitab, misalnya hadith Rasulullah SAW Kalau perlu, huh, peci dipasang Kalau perlu, sarungan berangkat kuliah Enggak <tuk> enggak. kalau sarungan itu tidak identik ya dengan Islam ya. Tunjukkan mana perlihatkan mata kaki anda di depan teman-teman kuliah anda. Nih loh Islam, mata kaki harus kelihatan. Tunjukkan nih jenggot walaupun segelintir dua gelintir. Yang penting sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan itulah orang-orang justru akan tertarik. Ini orang mendakwakan Islam tapi kok tidak merasa mulia dengan yang dia dakwakan. Ya tidak mungkin, coba bayangkan. Mas, jualan apa mas? Uh, ini apa namanya pastel enak enggak enggak tahu ya saya sendiri enggak tahu ya lo menawarkan dagangan kok enggak bisa mau? oh ini enak pastel ini enggak ada di hotel berbintang lima Lu kok bisa begitu iya wortelnya wortel wal tersisa ini yang sana itu enggak jadi miliki keyakinan apa yang anda dakwakan ini loh saya seorang muslim saya menyampaikan kepada, menyampaikan kepada anda karena saya yakin ini adalah mulia begitu seorang muslimah juga begitu mulia dengan jilbabnya tunjukkan jilbab Anda jangan disembunyikan ya kuliah enggak pakai jilbab ya misalnya walaupun muslim kok enggak pakai jilbab malu lebih malu Anda lebih malu mana Anda kepada teman Anda ataukah Anda kepada Allah subhanahu wa taala tunjukkan pribadi seorang muslimah tapi ingat Kemuliaan Anda dengan Islam tidak menutupi kelemah lembutan Anda dan rifak Anda. Ya, anda harus tampil mulia dengan Islam tapi juga tampil mempe, mempesona. Ini yang saya maksudkan tebar pesona, Ajak mereka ke dalam agama Islam kepada ajaran sunah supaya mereka mengikuti ajaran as-sunnah ini mau duduk dengan Anda syukur-syukur kumpul di dunia nanti kumpul bareng-bareng di akhirat di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada mukadimah pengajian ini ya insyaallah pada pekan-pekan yang akan datang pengajian ini khusus untuk ibu-ibu tidak ada yang hadir, kecuali yang nemani saya. Hmm. Ya kalau hadir sih tidak apa-apa. Ya. Artinya nemani saya itu datang, nemani saya. Atau ingin mengambil istifadah juga tidak mengapa. Cuma mohon maaf, nanti tidak saya sapa kemungkinan. Seakan-akan di depan saya itu adalah kosong. Ya. Kalau mau hadir mengambil manfaat monggo, tapi kalau tidak hadir ya itu juga tidak mengapa. Dan ibu-ibu silahkan diprogramkan ibu-ibu ajak untuk pekan ini target mengajak satu orang. Pekan berikutnya atau bulan berikutnya satu orang lagi. Begitu seterusnya diusahakan sehingga kebaikan ini menyebar dan Anda menjadi orang-orang yang mubarakah. Memberikan barokah kebaikan dimanapun anda berada. Demikian, wallahu taala a'lamu sholawat. Ada kekurangan adalah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.